Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah bin na'matihi Tathimmu s-salihat Wa salatu ala nabiyna Muhammadin Wa alihi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 وحلن اقذتها من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن ماشر الامهات بارا امهاتكalian أخوات في الدين رحماني رحمكم الله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 Dorongan sekaligus ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam, Yang juga wasiatnya sifatnya khusus bagi para muslima. Yaitu untuk membekali dirinya dengan ilmu khususnya ilmu yang khusus kembali kepada ilmu untuk para wanita. Para umahat ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan...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 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Zuyina linnas hubdush shahawati minan nisa dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya. Zuyina linnas dan yang paling pertama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 Direbutkan dari pandangan dan seterusnya Nabi SAW Wa alihi wa sahbihi wa Juga menjelaskan Di dalam hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim Kala Rasulullah SAW Wa alihi wa sahbihi wa salam, Innal mar'ata tuqhubil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 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang lain Nabi juga memperingatkan di dalam hadis yang lain Nabi juga memperingatkan kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam inna Dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun fattakhuddu dunyā wattaqun nisā fa inna awwala bani isra'il kānat fin sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sekalian khalifah di dunia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 Dan masuk di dalam jalur yang sudah disiapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana pentingnya untuk selalu menasehati, muafiatkan bagi seorang yang namanya wanita, sehingga di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda. Istawusubil nisai khairah. Fa innal mar'ata khulikat min dul'i. Wa in a'waj. Shai'in fiddul'i. A'la. Wa in fa in dahabat. Tukimuhu kasertah. Wa in taraktah. Lam yazal a'waj.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 menjadi wanita-wanita yang salihah insyaallah. Wanita-wanita yang salihah insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kriteria yang mendasar tentunya setiap dari para ummat akhwat ingin menjadi seorang wanita yang salihah. Sebenarnya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 Diserizka rapi, diserizka rapi, diambil bagi yang yang bagus, yang rapian, yang ini, yang ini dan seterusnya. Subhanallah. Giliran di rumah sudah lecak, bau tujuh rupa, pakaiannya itu aja sudah bolong sana, bolong sini. Allahu Akbar. Ini juga kondisi yang tidak mudah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 Setiap muslim dan muslima juga harus bisa waspada dan hati-hati. Yang ketiga di dalam yang sifatnya adalah food, makanan dan minuman. Tiga F ini perlu waspada dan hati-hati. Karena masih banyak orang muslim yang gak sadar. Mereka itu terpedaya. Mereka terbawa, terkontaminasi. Kena arus daripada Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka ikut-ikutan.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 Masuk ke dalam neraka Itu pun mudah bisa dicari Dan juga apalagi sampai menjadi seorang wanita yang soleha Bisa dicari dan bisa didapat Apalagi jalan bagi seorang wanita Menuju ke syurga Khususnya yang sudah berkeluarga Seorang istri Menuju ke syurga Syurga ada di depan pintu gerbang mereka Syurga ada di depan mata mereka Karena syurganya seorang wanita ...adalah suaminya. Nabi SAW... ...wa alihi wa sahbihi wa bersabda. Suami adalah syurga. Adalah pintu syurga. Bagi seorang wanita. Subhanallah. Di dalam salah satu hadis sahih... ...Nabi SAW... ...wa alihi wa sahbihi wa menjelaskan... ...bahawasanya...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 ...penduduk ahli syurga... Dengan, ...dengan perantara... ...dengan kriteria... ...dengan sebab-sebab... ...yang mereka miliki semua. Yang belum berkeluarga... ...adalah seorang akhwat yang sholiha... ...yang akan mengantarkan mereka... ...ke dalam syurga Allah... ...yang sudah berkeluarga... ...akan menjadi para istri-istri... ...yang sholiha... ...yang akan mengantarkan mereka... ...ke dalam syurga Allah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 Wanita yang ke, yang berikutnya, wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal. Yaitu wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama Rasulullah s.a.w. Khususnya apalagi mereka adalah yang mengasuh daripada anak-anaknya. Bahkan di dalam salah satu hadis suhi, Nabi s.a.w. dengan jelas, dengan tegas,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 Jawab Rasulullah SAW adalah ibunya. Kemudian seperti yang tadi, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang wanita. Perempuan apabila solat lima waktu, puasa Ramadan, kemudian memelihara kehormatannya, taat kepada suaminya, masuk syurga dari mana pintu saja yang dia kehendaki. Kemudian tiga perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama,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 di dalam solat jama' yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dasar-dasar yang ada di dalam sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak lebih ringan agak lebih ada toleransi berbeda dengan solat koser solat jama' berbeda dengan solat solat koser karena solat jama' Tentunya tidak. Kadang-kadang ada situasi kondisi yang tidak harus melihat jarak. Sholat jama' tidak harus melihat jarak. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa menjalankan dengan jama' dengan catatan jama' di sini tanpa mengurangi jumlah roka'at sholat. Yang empat roka'at tetap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 Dan mudah-mudahan nanti kami akan jawab melalui via SMS Mudah-mudahan atau WhatsApp Mudah-mudahan nanti jawabannya bisa dimasukkan di grup insyaAllah Mudah-mudahan nanti jawabannya bisa dimasukkan di grup wanita, muslimah, kajian, masjid, imam, syafi'i insyaAllah Mudah-mudahan Sekali lagi mudah-mudahan kami doakan Mudah-mudahan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 yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.